Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Sabtu 9 April 2019 dibacakan Ardian Wanita yang meninggal di Hotel Hermes Banda Aceh ternyata Sri Kandi Migas Aceh, putri mantan Pangdam. Bocah jantung bocor diagara butuh biaya operasi. Tim Konsulat RI di Songkhla tangani nelayan Aceh yang ditangkap otoritas Thailand. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi IPM.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 yang merupakan satu-satunya kandidat presiden Bank Dunia menggantikan Kim Yong Kim. Dari studio Serambi Tanjung Permakian berita malam edisi Sabtu nama Pilpres 2019. Berita pagi Serambi FM hadir kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambibfm.com follow di Twitter @serambibfm. Jarlun Wassalam.